سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'akum bi sani ilahi mitin bima ala wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Baik ibu-ibu sekalian, kita kembali melanjutkan fikih Para wanita masih seputar Kiat-kiat ya, merawat kecantikan ibu-ibu sekalian Oke okay. Bagaimana kecintakannya biar disayang oleh suami sendiri bukan suami orang. Kemarin kesimpulannya kalau perempuan berias dengan minyak wangi, minyak wanginya dipakai di badan apa di wajah? Hah? Nah, apa dalilnya? Apa yang disebutkan dalilnya kemarin? Nabi sawalam dikatakan oleh Aisyah. Aku itu pakai minyak wangi Dengan minyak wangi yang terbaik Kemudian Akhirnya ditemukan Bekas minyak wangi tadi Di Kepala Dan jenggot Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di rambut kepala dan jenggot Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berarti kemungkinan besar Parfum atau minyak wangi yang dipakai oleh Aisyah itu di di wajahnya Enggak ya, mungkin di di badannya Pasti di bagian kepala Maka yang kena itu jenggotnya Yang kena itu rambut kepala Enggak mungkin di kakinya Enggak mungkin di tangannya Namun dipakai di wajah Maka ini aturan Untuk punya wangi perempuan Seperti itu Berarti yang dibuat wangi-wangi itu ah, Wajah Itu ada ya Ada khusus ya Untuk perempuan ada ya Nekap penggapan untuk perempuan ada kan khusus Iya, yang itu untuk wangi wajah aja. Namun dipakai untuk suami di rumah. Kemudian aturan yang berikutnya lagi sudah disebutkan tentang wanita keluar rumah tidak pakai minyak wangi, belum? Belum disebutkan? Tapi sekarang aturan berikutnya lagi, masih minyak wangi. Aturan berikutnya, jika seorang wanita ini masih aturan ya, buat poin saja gitu Titik atau poin Tanda seru gitu Tanda centang Jika seorang wanita keluar dari rumah Hendaklah bau wanginya Tidak tercium sampai keluar Andaklah, bau wanginya Tidak tercium sampai ke luar Disebutkan dalam hadis Jika wanita Datang ke masjid Maka janganlah Menggunakan wangi-wangian Lanjutkan lagi Juga disebutkan dalam hadis Wanita mana saja Wanita mana saja yang memakai wewangian, lantas melewati suatu kaum, lalu tercium bau wanginya, maka dia adalah wanita pelacur. Ini cuma kata ancaman dari Nabi Sosalam, namun. Bukan berarti kalau ada yang lewat, tercium langsung bilang, wah kamu itu pelacur, kamu itu pelacur, kamu itu pelacur. Bukan. Namun ancaman dari na Nabi. Bahkan di sini ada penjelasan dari Syekh Abu Malik. Dia katakan seperti ini, tidak usah dicatat. Jika ada seorang wanita yang keluar, dia tidak memakai minyak wangi. Namun dia sedang ngomong anaknya. Wa lakinna, wa, wa lakinna ha dia itu menggendong anaknya. Anaknya itu berbau wangi. Anaknya yang bawa wangi. Maka ketika beliau kata beliau, Wadhala yajus. Seperti itu tetap tidak boleh. Li'anna illa talafat anzar rijal ilaiha. Karena yang jadi masalah, Nanti orang-orang, para laki-laki itu lihat wanita tadi. Uh oh, dia lewat wangi sekali. Padahal yang wangi itu siapa tadi? Anaknya yang dia ngomong tadi. Maka kata beliau, karena nanti jadi perhatian laki-laki, maka tidak dibolehkan untuk seperti itu. Karena sebab bau tadi, mazalat mawujud fabaqa hukmat tahrim. Selama bau wangi itu ada contohnya seperti tadi, maka tetap tidak boleh. Faliyan tabih lihata. Kata beliau, coba perhatikan hal ini. Wah, ini ketat sekali ini kalau beliau susun seperti ini. Masya Allah. Kayaknya berat sekali ya. Terus satu aturan lagi. Nah, yang ditanyakan tentang uh, minyak wangi saking alkohol. Ditulis. Kalau wanita diperbolehkan memakai minyak wangi. Kalau wanita diperbolehkan memakai minyak wangi Maka hanya khusus untuk suami Maka hanya khusus untuk suami Maka hanya khusus untuk suami Dan tetap Masih dibolehkan menggunakan parfum menggunakan parfum yang mengandung alkohol parfum yang mengandung alkohol dan parfum seperti ini tidak termasuk homar Dan parfum seperti ini Tidak termasuk homer Dalam kurung miras Dalam kurung miras Dia tidak termasuk homer Karena sebagian ulama itu masih menggolongkan Masuk homer namun yang tepat itu tidak Namun tadi cuma dipakai untuk Untuk siapa? Hanya untuk suami. Berarti hanya untuk suami di mana? Di rumah. Kemudian catatan yang terakhir ada beberapa keadaan tidak boleh memakai minyak wangi. Ada beberapa keadaan tidak boleh memakai minyak wangi. Yang pertama saat ihram saat ihram, i-h-r-a-m, ketika haji dan umroh, laki-laki tidak pakai minyak wangi, perempuan juga tidak ketika itu dilarang. Kemudian yang kedua, ketika Masa berkabung Ketika masa berkabung Yaitu Empat bulan sepuluh hari Yaitu empat bulan sepuluh hari Setelah suaminya meninggal setelah suaminya meninggal maka dia ke kemana pun tidak boleh memakai minyak wangi dalam rumah pun juga tidak boleh ini tanda berkabung empat bulan sepuluh hari dan berkabung untuk yang paling lama cuma ini yaitu ketika seorang istri ditinggal mati oleh suami Ya kalau cuma dengan keluarganya cuma tiga hari oleh karena itu dalam mazhab syafi'i masa untuk kita itu ta'ziyah itu cuma tiga hari Ya, masa untuk kita takziah itu cuma tiga hari. Untuk layak pada keluarga yang meninggal dunia ya, cuma tiga hari. Karena setelah tiga hari itu biasanya sudah lepas dari kesedihan. Kalau dia ulang-ulang lagi maka kembali ingat-kembali ingat padahal sudah melupakan. Kemudian yang ketiga. Ketika keluar rumah. Walaupun Niatan Pakai minyak wangi Untuk suaminya Walaupun Niatan pakai minyak wangi Untuk suaminya Jadi suaminya sudah pakai minyak wangi Keluar rumah Ya, tetap tidak boleh Walaupun suaminya yang suruh juga Tetap tidak boleh dalam perkataan dari Syekh Abu Malik Kamal bin Said As-Salim Di sini Jadi yang dulu kita pernah bahas Tentang masalah berhias Ada masalah pakaian Terus Masalah apa lagi? Berhias untuk rambut Berhias untuk gigi ya toh? Berhias lagi Yang terakhir ini untuk minyak Wangi Alhamdulillah selesai kita tutup kalian doa kafratul majlis semoga Subhanakallahumma bihamdiga Shadu'alla ilaih ilaih anta Astaghfirullah wa tubi ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus kan videonya pemirsa? Saksikan terus video-video lainnya Hanya di DSTV Mari kita dukung DSTV